Indra bisnis karena sering berpergian di luar negeri dan makan dengan teman-teman yang datang dari Indonesia. Saya mengamati satu fenomena menarik. Bahwa ternyata orang yang sudah lama di Indonesia, sudah besar baru di luar negeri, itu selalu punya komentar yang sama. Pak, kalau nggak makan nasi, rasanya seperti belum makan. Nah, padahal di Amerika orang t u h tidak pernah makan nasi. Mungkin dari umur 0 sampai umur 50 tidak pernah makan nasi sekalipun. Ya, t u kok. でッキパキパキパンのパッキパキパンのパッキパンのパッ e パンのパッキパンのパッキパンのパッキパンとパッキパンのパッキパンのパッキパンのはッキパのパッキパンのパッキパンのパッキパンのパッキパンのパッキパンのパッキパンのパッキパンのパッキパンのパッキパンのパッキパンのパッのパッキパンのパッキパンのパッキパンのパッキパンのパッキパンのパッキ アマニアテファンナーサトコピーパーナースコスパキティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティ Tidur di alam bebas. Ada orang yang merasa aneh, ngapain tidur di dalam kamar. Tapi buat mereka yang sering berkemah di hutan, itu hal yang menarik. Ya. Buat orang yang tadi mau gak menikah dengan laki yang sudah punya lima istri. Ternyata di zaman dulu, raja itu punya seratus istri, lima puluh istri, dan biasa untuk hal ini. Tapi buat zaman ini, itu adalah kelecehan yang luar biasa. Mitra bisnis, pengalaman kita di masa lalu membentuk perilaku dan pandangan kita tentang kehidupan, ya. Dan kalau kita mau memahami orang lain, kita akan tahu bahwa sebenarnya setiap manusia itu berbeda. Karena pengalaman masa lalunya berbeda juga. Dan ada baiknya kita memahami sudut pandang dari orang lain. Kenapa orang lain itu punya pandangannya berbeda dengan kita. Dan dari hal itu kita bisa belajar. Untuk mengerti tentang orang lain bahkan memberikan solusi yang lebih tepat buat orang itu Dan bukan buat Anda k a r e n a latar belakang Anda pengalaman masa lalu Anda Berbeda dengan pengalaman masa lalu orang lain Terima kasih mitra bisnis saya Tanah Disantuso dengan b i s n i s Wisdom Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantuso.com Atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantuso Sukses selalu untuk Anda